Jadi konsepnya itu, probandatindah fit dunia, hasanah wafil akhirati, hasanah. Itu konsep yang benar. Bahagia itu ya di dunia, bahagia itu juga di akhirat. Jangan hanya satu saja. Di dunia seneng, di akhiratnya sengsar, di akhiratnya sengsara. Atau jangan sampai berpikir Sudahlah yang penting di akhirat besok bahagia Sementara di dunia Susah gak apa-apa, jangan Sebisa mungkin As-sa'adatain Dua kebahagiaan itu didapatkan Caranya terus bagaimana? Caranya ya benar-benar berhijrah Satu kepada Allah subhanahu dalam hal ubudiyah yang kedua hijrah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan meniti jejak hidup yang telah beliau jalani dan telah beliau wariskan untuk kita semua nah, nah di dalam kitab ini Tariqul Hijratain Wababus Saadatain Al-Imam Ibnul Qayyim Rahimullah berbicara tentang hidayah ya. hidayah itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala Diberikan kepada yang layak dan pantas Tanpa kelayakan Jika tidak pantas mendapatkan hidayah itu tidak Allah berikan Nah yang menentukan Siapa yang layak, siapa yang tidak layak Siapa yang pantas dan siapa yang tidak pantas Allah juga Allah subhanahu wa ta'ala Maka al-imam ibn al qayyim rahimullah Menggaris bawahi betul itu Bahawa yang namanya kudrat Kemahamampuan Itu tidak bisa dibisahkan dengan Al-hikmah Hikmah Yang terkandung Hikmah yang begitu luas Allah maha mampu. Al-Qadir. Tetapi hikmah Allah itu sangat luas tiada batas. Hanya Dia yang mengetahui. Allah Al-Hakim. Maka kita diajak untuk tidak hanya beriman bahwa Allah itu maha mampu. Tapi juga kita diajak untuk percaya dan yakin bahwa Allah itu maha hikmah. Maka dalam setiap hal, kejadian dan peristiwa, itu kita dituntut untuk bisa menggali apa hikmah dibalik itu semua. Hidayah itu kan Allah yang punya. Sebagaimana kesesatan itu Allah juga yang menentukan. Siapa yang diberi hidayah, ya yang pantas kalau tidak pantas hidayah itu tidak diberikan karena hidayah itu kan mahal sangat berarti tidak kemudian sembarang orang mendapatkan namun sekali lagi siapa juga yang menentukan si A, si B, si C pantas ataukah tidak pantas, Allah juga nah di situ kata Ibnul Qayyim rahimullah, ada yang kemudian mengkritisi mempertanyakan Ya kalau seperti itu, kenapa tidak semua saja dipantaskan? Kalau memang Allah yang maha menentukan, Allah itu maha mampu, ya sudahlah semua orang itu beriman. Kenapa ada yang kafir, kenapa ada yang munafik? Semua jadi orang baik aja gitu loh. Jangan ada lagi yang jahat diantara kita. Gitu. Semua jadi orang yang barun. Jangan ada yang fajirun. Ada yang kemudian mempertanyakan hal itu. Nah, Alimam Ibnul Qaim rahimahullah ta'ala mengatakan dan menjelaskan kalau ada yang mempertanyakan seperti itu tandanya orang itu bodoh. Dungu. Orang itu sudah sesat pikirnya karena konsekuensi dari mempertanyakan hal itu sama saja mempertanyakan hal-hal yang lain itu sama artinya orang yang mempertanyakan kenapa saya hidup saya susah terus ya. ada aja masalah gagal terus fisik saya begini kurang menarik ya Kok kecerdasan saya di bawah rata-rata? Kepintaran saya gak terkatrol-katrol, padahal sudah berusahanya sekuat tenaga. Jadi hal-hal yang menurutnya buruk, sesuatu yang sifatnya negatif bagi dia, itu dipertanyakan. Kok gini sih? Kok gitu sih? Itu sama juga dengan orang yang mempertanyakan tentang kehidupannya. Kok begitu banyak cobaan, dikit-dikit cobaan, dikit-dikit cobaan, dikit-dikit cobaan. Kenapa enggak dibuat dunia ini semuanya serba senang gitu. Enggak ada susah. Semuanya dibikin bahagia supaya tidak ada sedih lah dalam bayangannya kalau sudah seperti itu sempurnalah kehidupan padahal berfikir dan membayangkan hal yang seperti itu itu justru uh, mencacat kemahamampuan Allah subhanahu wa ta'ala secara tidak sadar dia itu sudah menolak Yeah. betapa luas hikmah yang Allah tentukan nah, karena judul sore ini apa? Tahu gak judul sore hari ini? apa judulnya? mengarungi apa? apa judulnya? mengarungi lautan cobaan ngeri panitia bikin judul Didramatisir banget gitu, mengarungi lautan cobaan untuk apa? Menuju, menuju, menuju negeri kebahagiaan. Ngeri memang ini, bukan negeri, ngeri. Mengarungi lautan cobaan, menuju negeri kebahagiaan ngerti juga panitia buat judul. Ini dari sisi mana mau dibahas, tentang apa yang dikaji. Tapi mukadimah atau pembukaan yang saya sampaikan tadi, keterangan dari Ibnu Qayyim itu sebenarnya sudah mewakili. Ya memang hidup itu kalau dikatakan cobaannya banyak ya memang seperti lautan ya. Lautan itu kan Ada yang belum pernah mengarungi lautan di sini, jangan-jangan ada yang belum pernah menyeberangi laut. Coba kita ambil sampel di sini, yang paling belakang dulu aja. Jangan tunduk, kalau ditunduk malah tanya. Ditanya. Siapa yang pernah menyeberangi lautan satu malam aja? Kita coba sampel ya, lima. Dua di kanan, dua di kiri, satu di tengah. Metode sampling ini namanya ini. Nah, itu yang paling belakang mana? Ah, Ini yang kemeja putih motif. Pernah naik kapal di laut sampai satu malam? Pernah? Di laut mana? Surabaya, Makassar. Kok bisa kamu? Ada apa urusan di Makassar? Rumahnya di sana ya, Bang? Ada deh. Pernah? Ini, ini. Oh, ini tadi sudah yang ini ya coklat pernah nggak naik kapal satu malam gitu nggak pernah baik di laut mana belum pernah kok baik yang sebelah sini ah ini ini ini belakangnya yang hitam betul belakangnya hitam nah. itu eh di sana ya betul pernah nggak di laut mana mana Selat Sunda nyebrang di bakahunis itu satu malam bu, tiga jam, tapi nggak apa-apa lah, tiga jam itu udah dapat ininya, apa sensasinya di atas laut, ya, kemudian satu di sini, yang belum ditanya, ah ini mas, ya, ini nih, nah, iya, yang mengo, yang mengo, yang noleng belum pernah terus di Jawa gitu aja eh? di Sumatera tapi gak naik kapal perjalanan pernah di Bakahuri juga suaranya yang keras lah <tuh> pulau pulau mana Nggak lah, Sibolga, si Karangnias, nggak sampai dari pantai Sibolga ke laut terus balik lagi, nggak semalam itu, enggak kan? Paling dua jam kan? Cantik saya, pantai di sana ya. ya satu lagi, nah, ini nih, ya itu, nggak pernah, iya, yeah. nggak pernah, itu baik. Jadi yang namanya lautan ini, kita mencoba menerjemahkan judul dulu ini. Penting itu. Mengarungi lautan cobaan. kok Cobaan hidup di analogkan atau diperumpamakan dengan lautan. Ya memang kehidupan itu begitu. Persis seperti lautan. Yang namanya lautan itu gak pernah selamanya tenang. Lautan itu ada omba. Omba itu juga macam-macam ada badai, ada arus, ada arus permukaan, ada arus bawah. Angin, kemudian ketahanan dan kekuatan dari kapal yang digunakan, itu macam-macam lah. Artinya dalam perjalanan kita mengarungi lautan banyak sekali kendala gak ada orang naik kapal kok mulus-mulus saja begitu yang tiga jam dari Merak merah bakauni, bakauni ke merah ya, atau ke tapang gilimanuk gilimanuk ketapang ya, yang selat Sunda atau selat uh, Madura ya, atau selat-selat yang lain yang dua jam, tiga jam saja sudah ada kondisi seperti itu apalagi yang berhari-hari dari Surabaya ke Makassar ya. betul gak? dua malam satu hari kan Surabaya Makassar, ini apalagi itu apalagi yang jarak tempuhnya jauh antar benua, udah. Nah kehidupan itu memang mirip dengan lautan banyak sekali cobaan ya. Tapi itu mau tidak mau harus diarungi karena nggak ada cara lain supaya bisa sampai ke negeri yang dituju tempat yang kita inginkan. Kalau kita ingin ke Makassar ya lewat lautan, kalau kita ingin ke Sumatera ya lewat Selat, Sunda. Kita ingin ke Kalimantan berarti lewat Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Emas juga bisa. Ya kan? Langsung ke mana, ke Balikpapan, ya. misalkan ke pelabuhan-pelabuhan di sisi selatan atau timur pulau Kalimantan atau ke pulau-pulaunya sana, Kepulauan Seribu mungkin, Pulau Bawean barangkali artinya untuk sampai ke sana ya harus melewati nah itu dianalogkan oleh panitia dalam hal ini membuat judul begitu Menud mengarungi lautan cobaan nah begini adik-adikku para santri hafidhukumullah dan ikhwati fillah rahimahkumullah cara berfikir seorang hamba yang benar-benar beriman kepada allahu azzawajal apapun yang terjadi dan semua yang dia hadapi dia melihatnya dari satu kudrat, dua hikmah pertama itu kita yakin Allah itu maha mampu maha mampu yang kedua kita sangat yakin bahwa di semua hal itu pasti ada hikmahnya dan hikmah Allah itu pasti-pasti Sangat indah dan hikmah Allah itu Pasti-pasti terasa manis Yang kelihatan buruk sekalipun Itu kalau digali hikmahnya Akan baik Yang dirasa pahit Itu kalau digali Rupanya manis ya. Baik kita baca keterangan Ibnul Qayyim Rahimullah Tentang bagaimana sih kita menjawab atau menerangkan ketika ada yang mengatakan sudahlah biar hidup di dunia itu tenang-tenang saja gitulah enggak ada masalah gitu. Kenapa harus ada konflik? Kenapa harus ada perseteruan dan pertikaian? Udah semuanya jadi orang baik gitu. Enggak ada musibah gitu. Pokoknya kalau naik kapal itu dari apa dari Surabaya ke Makassar pokoknya kan gitu bagus kan indah kan kalal imam imtul kaim rahimullah wa maniqtara wabikaulihi kalau ada yang mempertanyakan fahalla jaalal al mahalla kullaha kezalik wajalal qulub ala qalbin wahid kalau ada yang mempertanyakan dan mempersoalkan sudahlah kalau memang Allah yang maha menentukan seseorang itu pantas ataukah tidak menerima hidayah Allah juga yang menentukan hidayah itu Diberikan kepada siapa Kenapa tidak semuanya saja dijadikan pantas Untuk mendapatkan hidayah Jadi semua orang yang ada di dunia ini Beriman Pertanyaannya sekarang Allah maha mampu tidak Menjadikan orang-orang yang ada di tas muka bumi Semuanya beriman, mampu Ada dalilnya gak Ada dalilnya gak dalam Al-Quran Apa? Apa ayatnya Apa ayatnya apa? ya, yang secara khusus, secara khusus, kalau Allah itu maha mampu untuk menjadikan semua orang yang ada di atas muka bumi ini beriman. Ayo, mana ini santri-santrinya, calon-calon dai ilallah taderi bu nurul ilmi cahaya ilmu, apa dalilnya? walau syaa' lanjut kok oh, gak usah ragu gimana sih udah dikasih kata kuncinya kok andai kan Allah menghendaki lanjut walau sya'a gak oh, boleh lajja ala anas ummatan wahidah yang lain yang artinya semua penduduk bumi pasti akan beriman itu lo mana ini santri santrinya nih apa ini yang hafalnya selesai mana ini? Ada. Ini memang perdiam semua ya. Kalian tahu gak? Ustadz itu semangat tidak semangat tergantung santrinya loh. Yang kayak gini-gini bikin gak semangat. Betul. Karena Ustadz itu juga manusia. Kalian tahu kenapa saya satu bulan satu kali ke Pondok Celengsi? Karena santri santrinya itu interaktif. Gitu seneng gitu. Tapi kalau pendiam-pendiam kayak gini jarang didatengin gitu. <tuh> iya kayak kita bicara sama patung aja gitu. Ayo coba dibiasakan. Ini termasuk cara kalau misalkan panditnya pengurusnya ustaz jarang ke Majalengka, ya santrinya gitu ngapain juga ke Majalengka. Hmm. Bukan bukan tempatnya kamu diam begini bukan saatnya kamu kemudian pasif. Ada saat-saat di mana kita harus aktif, ada saat-saat di mana kemudian kita harus diam. Tapi kalau majelis-majelis seperti ini bukan saatnya Bukan waktunya kalau ha ah, gitu. Ya ya senang Kalau kayak gini-gini ya paling jatah setahun sekali. Iya. Itu pun dipaksa-paksa banget lagi. Jadi kayak kalian bilang ke Majalengka Ustadz? Daya tariknya itu gak ada gitu loh. Ngapain ke Majalengka Gitu-gitu aja Ayo, Coba kita coba ini Yang hafal Quran siapa sekarang Jangan gak usah nunjuk ke orang Yang hafal tinggal gini aja gitu loh Tawaduk Bukan posisinya tawaduk sekarang itu. Tawaduk itu ada tempatnya dikatakan sombong itu juga ada waktunya tapi kalau saatnya tawaduk dia menampakkan diri saatnya harus menampakkan diri tawaduk Allah itu maha mampu untuk menjadikan laamana manfil arti qunluhum jamian Allah itu maha mampu semua orang di atas muka bumi ini beriman Allah maha mampu tapi orang itu kan kemudian mempertanyakan kenapa tidak Allah jadikan semua orang itu hatinya satu dan sama. Kata Ibnu Qayyim yang mempersoalkan seperti itu, fa huwa min ajhalin nas wa adallihim wa asfahihim. Orang ini orang jahil, bodoh dia. Wa adallihim. Berpikirnya sudah sesat. Wa asfahihim, dungu. Kenapa? Qala rahimullah wa huwa bi manzilati man lima khalaqa al ad -dada. itu sama persis dengan orang yang mempertanyakan dan mempersoalkan, kenapa sih Allah itu menciptakan hal-hal itu saling bertentangan wahalla ja'alaha kullaha shay'an wahidan, kenapa Allah tidak ciptakan semuanya itu satu jenis saja kenapa harus berlawanan contoh nih ini konsekuensi dari dia mempertanyakan, kok enggak semuanya beriman gitu. Kenapa ada yang kafir, ada yang munafik, ada yang fasik. Itu konsekuensinya dia mengatakan, kenapa sih Allah menciptakan perempuan gitu loh. Kan perempuan fitnah terbesar bagi laki-laki. Gara-gara perempuan, iman seseorang itu bisa runtuh gara-gara perempuan suatu kerajaan besar hancur. Gara-gara perempuan, gara-gara perempuan ngapain juga perempuan diciptakan. Udahlah laki-laki semua aja. Aman kan? Atas baliknya yang kaum perempuan itu yang merasa dikecewakan dan disakiti kaum laki-laki, berpikir udahlah enggak usah ada laki-laki saja di dunia ini. Kenapa? Semuanya ngecewain. Ya kamu ya, kamu ya, kamu ngecewain semua. Iya. Itu juga nanti sama dengan kenapa sih ada kanan dan kiri? Kenapa enggak kanan semua aja? Hmm. Nanti ada yang mempertanyakan dan mempersoalkan, kenapa harus ada panas, ada dingin, Bu? Dingin semua gitu. Atau panas semua. Atau ada yang mempertanyakan, kenapa sih warna itu macam-macam? Kenapa enggak putih semua aja? Kenapa enggak hijau semua aja? Rasa misalkan Kok rasa sih macem-macem ya Manis semua gitu loh Kenapa harus ada yang pahit apa Asin Kecut, masam ya kan, Gurih Ada yang tawar, udahlah semuanya jadi satu aja Manis aja Ibnul Qaim Rahimullah Ta'ala Menjelaskannya seperti itu Kalau kamu Mempertanyakan Kenapa si A dapat hidayah, si B tidak si C itu sesat sementara yang D itu lurus kenapa harus ada kekafiran kenapa tidak semuanya saja beriman kenapa ada orang jahat semua orang kan bisa dijadikan baik, itu sama saja mempertanyakan dan mempersoalkan hal lain yang juga berlawanan kata Ibnul Qayyim rahimu Allah nah. wahal Yasmahu khaltiruman lahu adna muskatin min aklin bimithlihada soal adalah ala hum kisa ilhi wafasi Memangnya orang yang masih waras dan punya akal sehat, meskipun adna muskah, ya. yang nilai kewarasannya itu paling minim. Gak usah, yang berakal-akal bangetlah yang kemampuan akalnya itu biasa-biasa saja bisa menerima pernyataan orang yang demikian gak usah ada panas dingin semua gak usah ada apa dingin panas semua gak usah lagi ada apa rugi untung semua gak usah ada lagi apa kiri biar kanan semua Udah gak usah ada perempuan Laki-laki semua biar aman Udah semuanya kaya aja lah Gak ada yang miskin Itu orang yang punya akal Meskipun adna muskah Meskipun ya, ya Setetes sepotong akal Yang masih tersisa Itu gak bisa menerima pernyataan dia nah. Karena pertanyaan seperti itu Menunjukkan kedunguannya Akalnya sudah rusak. Ibnul Qayyim rahimullah mengatakan wahalzalika illa mujiburubu biyatihii wa ilahiyatihii wa mulkihi wa kudratihii wa mashiyatihii wa hikmatihii. Alam semesta ini dengan semua yang ada beragam dan bermacam, bercorak dan berbeda-beda, berlawanan. Itu justru bukti kerububiahan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu punya sifat rububiah. Rububiah itu apa artinya? Maha mampu untuk mencipta. Allah itu maha mampu untuk mencipta. Maha mampu gak? Apa buktinya kalau Allah itu maha mampu mencipta? Ya ini semua. Yang macam-macam ini. Tumbuhan macam-macam. Hewan macam-macam. Manusia bermacam-macam. Justru bukti bahwa rububiyah Allah itu sangat sempurna. Karena Allah itu mampu untuk mencipta berbagai macam hal. Itu kalau apa urusan dunia. Ambil contoh apa silahkan. Tapi yang paling mudah kerajinan. Ya atau usaha home made ya. usaha yang dibuat di rumah makanan boleh kue oke okay. hanya sebagai contoh aja mebel ya, kemudian apa eh, hasil karya besi logam konveksi gitu. sekarang saya tanya sama kalian ada dua orang masing-masing punya usaha produksi rumahan tadi, ya kan? katakan donat. Ya. tahu donat nggak? tahu. pertanyaan semudah ini juga diem gitu ya. tahu donat nggak? oh tahu. ada saatnya diem ada saatnya bicara bang. donat tahu nggak? tahu nggak? tahu. rasanya apa? enak. Yeah, yeah, yeah. Toppingnya apa toppingnya Keju, kamu sukanya yang keju Kalau kamu Keju juga Kamu Coklat, kenapa gak sama-sama keju aja Ada dua orang punya usaha yeah. Usahanya sama, bikin donat Yang satu Itu cuma satu rasa aja toppingnya Yang satu macam-macam Kira-kira laris yang mana macam-macam ya. tapi kamu sukanya keju. Nah, ya. itu si A itu dia bikin donat dari dulu itu aja nggak berubah-ubah. satu kotak dua kotak dibuka sama keju. yang B dia, buka, dia punya usaha donat tapi variatif. bahkan selalu saja ada rasa yang baru varian terkini. bahkan bentuknya bukan hanya yang bulat. Ukurannya tidak selalu begitu Ada yang mini, ada yang jumbo Cara nopingnya pun macam-macam Sekali lagi, lebih laris yang mana ini? Yang macam-macam Kalau kita tanyakan Berarti dari dua pengusaha ini Lebih mampu siapa? Dalam membuat donat Siapa yang lebih mampu membuat donat? Ngomong dong mana sih? Setahun sekali maunya majalah Inggris, sadar nih, pendiam semua. Saya kasih contoh tadi, mohon maaf, nggak apa-apa dibanding bandingin. Nih, rapo foto dibanding bandingke. Ini kasih perbandingan pondok celengsing. kenapa saya satu bulan mau ke sana? Karena aktif itu santrinya, seneng gitu. Begini oh, kayak bicara, mana apa? Mending live streaming aja dari rumah, hasilnya sama juga. Iya lebih mampu mana dinilai siapa yang lebih dinilai lebih mampu dalam membuat donat yang itu-itu aja atau dengan yang selalu ada varian baru, model baru, rasa baru, bentuk baru, ukuran baru lebih mampu siapa nih? Ah gitu dong ulangi ulangi, ulangi. yang A mudah, saya saya kasih apa inisial gitu si A gitu-gitu aja dari dulu donatnya ukurannya segitu aja rasanya keju terus kan kotaknya gitu aja ya apa namanya desainnya itu nggak ganti-ganti gambarnya donat terus kalau yang ini kadang pelangi kadang batu-batuan kadang kerikil ya, macam-macam kan kadang gunung ya. itu yang A gitu-gitu aja yang B macam-macam variasi Pertanyaannya, siapa yang dinilai lebih mampu untuk membuat donat? Nah, yeah. ah, gitu dong. Udah mulai sejuk nih. Bisa lah di lobby. Bisa lebih dari satu kali setahun. Satu setengah lah. ya yeah. Satu setengah. Kalau ini kan cuma satu ini. Dari pagi sampai pagi ya kan. Setengah itu ya cuma asar tok gitu aja. Nah, alimam imbab Ibnul Qayyim Rahimullah Ta'ala apa, menjelaskan makhluk yang Allah ciptakan di alam semesta ini yang bermacam-macam dan beraneka ragam itu adalah bukti kemahamampuan Allah yang sempur sempurna kalau misalkan orang berpikir udahlah, satu macam aja itu sama saja mencacat kemahamampuan Allah artinya anda menuduh Allah itu tidak mampu paham ya? Tapi kalau beranik ah gitu dong. Paham, paham gitu. Lumayanlah ada sedikit peningkatan. Setuju? Nah, mulai hangat suasana ini. Jadi, ini akan mengatakan Allah itu maha mampu menciptakan manusia. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang tinggi, ada yang pendek, ya kan? Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang merah, ada yang coklat, ada yang kuning. Ya kan? warna kulitnya kan? macam Allah itu maha mampu. Buktinya apa? Itu manusia macam-macam. DNA-nya beda. Ya kan? Sidik jarinya beda. Kromosomnya beda Tahu kromosom enggak? Enggak tahu. Gitu jawabannya, ya kan? Nah. Tahu kromosom enggak? Enggak tahu. Nanti tanya Ustaz Abdul Hamid. Ya, itu you know, urusan begini paling paham beliau. Itu macam-macam. Yang kembar saja pasti B. beda. Bentuk hidung aja kita semua gak ada yang sama ini. Loh saling melihat. Gak ada yang sama. 100% tuh gak ada yang sama. Kembar siam sekalipun gak ada yang sama. Nah, itu bukti Allah itu mahamam. Mampu. Nah, oke bagus. Demikian juga kata Ibnul Qaymur Rahimullah. Itu sebagai bukti bahwa Allah itu ilahiyahnya. Kerajaan dan kekuasaannya. Kemudian kemahamampuannya, kehendaknya, hikmahnya itu semua sempurna. Kok malah kamu mempertanyakan kenapa enggak satu jenis aja? Ini beda, ini beda, ini beda. Ya, anggrek ada berapa puluh jenis, ikan gapi berapa ratus jenis, burung, burung apa? Yang macam-macam burung apa? Burung lovebird, macam-macam itu. Itu bukti bahwasanya Allah, Allah itu mahamam. Dan kemampuan kemahamampuan Allah itu benar merasem, kok malah dipertanyakan kenapa nggak gini aja semua? Gitu. Kata Ibnul Qayyim Rahimullah Wayas An yata Khalafah Muji Kamalihi Anha dan Mustahil. Ya konsekuensi dari kemahasempurnaan sifat-sifat Allah itu kemudian tidak ada, nggak mungkin. Artinya Allah itu punya sifat rububiyah ilahiyah. Kerajaan, kudrat, masya'ah, hikmah dan semuanya sempurna. Tidak mungkin tidak sempurna. Kemudian lanjut Ibn Al-Qaim mengatakan begini. Wa hal haqiqatu al-malik Illa bi ikramil awliya wa ihanatil a'da Atau hakikatul mulki juga boleh. Sekarang pertanyaannya begini. Hakikat kekuasaan kalau kita bicara tentang kekuasaan, siapa sih betul-betul berkuasa? Dan siapa yang benar-benar memiliki kuasa? Itu kan dibuktikan dengan dua cara. Yang pertama ikrami al-awliya, yang kedua ihanatil a'da, terjemahan. Nah, kelas dua. Ketua kelasnya siapa? Kelas dua. Kelas dua langsung enggak usah pakai lama saya gitu enggak usah ditunjuk saya gitu Siapa ketua kelas dua? Nah, gitu loh. Asik. Bagus nih. Ada peningkatan ini. Kan itu. Silakan Anda menunjuk satu dari kelas dua. Sek gitu. Namanya Mair, mana Mair? Ya, apa artinya ikrami al-awliya memuliakan wali-walinya -wali. Wali satu yang kedua tunjuk temanmu lagi yang sama-sama kelas dua Amen. Hanan mana set itu sebut nama set jangan sembunyi di balik kenyataan hadapi semua itu kalau wa'ihan dan tila'ad abartinya Ya, dan menghinakan orang-orang yang memusuhi itulah hakikat kekuasaan yang betul-betul berkuasa itu yang punya kemampuan untuk memuliakan atau menghinakan. Ya. Kalau tidak punya hal ini dia berarti bukan berkuasa. Artinya bisa memberi ya, apa namanya penghormatan dan juga bisa dengan kekuatannya itu kemudian ya, menghukum. Siapa yang tidak tunduk? Nah, Allah Huwazza Wajal adalah Raja di Raja, Malikul Muluk, penguasa satu-satunya alam semesta ini. Semua alam semesta ini di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hakikat kekuasaan itu dengan Ikramil Aulia Wa Ihanatil a'da. Kalau tidak ada yang kafir. Tidak ada yang membangkang, tidak ada yang menentang. Semuanya beriman, semuanya jadi wali. Begitu. Itu kan sama saja, artinya mencacat kemahakuasaan Allah Wajudanjal. Bagaimana Allah akan menghinakan musuh-musuhnya? Kalau tidak ada musuh. Siapa mau dihinakan? Ada. Ya. Dari mana kita akan mengatakan Allah itu maha mampu? sementara pembuktian kemahamampuan Allah itu dengan menghukum orang-orang yang menentang. Qala rahimallahu wa tamamul hikmati wa kamalil qudrati illa bi khalqil mutabadati wal mukhtalifati wa tartibi atsariha wa isali ma yaliqu minha ilaih. Bukankah kesempurnaan hikmah, kesempurnaan qudrah Kecuali dengan Allah menciptakan berbagai macam yang berlawanan, berbagai hal yang bermacam-macam, itu kan justru bukti hikmah Allah itu sempurna, kemahamampuan Allah itu sempurna. Demikian juga konsekuensi-konsekuensi yang berkaitan dengannya. Qa'ala rahimullah, wa hal dhuhuru athari asma'ihi wa sifatihi fil'alami illa min lawazimi Rububiyatihi wa mulkihi Sekarang kata Ibn Al-Qayyim Rahimullah, bukankah Nama-nama ya. Allah yang indah Sifat-sifatnya yang tinggi Itu kan ada asarnya Nah ketika asar itu nampak jelas Di alam semesta ini Bukankah itu sebagai bukti Kesempurnaan rububiyah dan kekuasaannya Contoh Kata Ibn Al-Qayyim Fa Hal Yaqunu Wa Gafaran, Wa Afwuan, Wa Rahiman, Wa Halimah. Allah itu diantara nama-namanya satu Ar Razak, betul? Diem lain, ya, gitu. Betul, oh. Ar Razak. Apa artinya Ar Razak itu? Yang Maha memberi rezeki. Allah itu punya nama Al Gafar, ada? Ada. Apa artinya Al Gafar? Maha, ma maha, maha mengampuni. Afuan, yang maha memberi maaf Warahiman, maha penyayang Wahaliman, maha haliman Hilm, maha kadang diterjemahkan maha penyantun Kalau di terjemahan Al-Quran itu Kadang juga diterjemahkan maha bijaksana Allah itu punya nama-nama tadi Dari sekian banyak nama-nama yang ada Ibnul Qayyim memilih berapa nama tadi? 5 Allah punya nama Al -Razak, Al Al Ar razak Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Rahim, Al-Halim Bisa enggak diterima Ketika kata Ibn Al-Qayyim Walam yujad man yarzukuhu Tapi secara kenyataan tidak ada yang kemudian diberi rezeki Mana indahnya nama Allah subhanahu wa ta'ala ar-razaq. Zat yang maha memberi rezeki. Kalau tidak ada yang miskin. Kalau tidak ada yang su susah. Kalau tidak ada yang sedang kesulitan. Kalau tidak ada yang punya tumpukan utang. Ada enggak yang punya utang? Kalian maksudnya, jangan ikhwan-ihwan. Kalian santri. Ada enggak yang santri punya kebiasaan ngutang? Ada. Itulah dijawab. Ada nggak kebiasaan santri ngutang itu? Ada, gitu. itu, itu di mana saja. Nah kalau nggak ada hamba, kalau semuanya kaya raya, semuanya serba tercukupi, seperti yang dibayangkan orang tadi yang mempertanyakan, terus nama Allah Ar-Razzaq itu indahnya di mana? Nama Allah Ar-Razzaq itu konsekuensinya punya sifat memberi rizki. Al-Ghaffar yang Maha mengampuni. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Iya. Wala man itu kalau diatafkan walam yujad man la yaghfir lahu. Allah itu Maha pengampun. Tapi enggak ada yang diampuni. Coba, piye? Piye? Tahu piye enggak? Kumaha? Allah itu punya sifat, punya nama Al-Ghaffar. Tapi enggak ada yang diampuni. Itu sama saja kan mencacat dan mencela. Nama Allah subhanahu wa ta'ala al-ghafar. Ya. Itu namanya mencacat dan mencela. Sifat Allah yang maha mengam. Makanya ada orang yang berbuat salah itu. Ada hamba yang berdosa. Ada orang yang menentang. Dibukakanlah pintu taubat. Diarahkan ke sana. Dipermudah cara dan jalannya dijanjikan siapa yang bertaubat Allah ampuni dan Allah terima taubatnya. Maka al-Ghaffar. Allah itu Maha mengampuni. Lah kalau orang tadi bilang, udahlah enggak usah aja ada orang yang kafir gitu. Terus yang masuk Islam itu siapa gitu. Dia bertaubat ya dengan taubatan nasuhah. Saya dulu hidup dalam kekafiran. Saya dulu beragama ini, beragama itu saya sekarang bertaubat ingin masuk Islam. saya banyak berbuat salah, saya sudah bikin dosa. Pokoknya saya minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Enggak ada orang seperti itu. Semuanya beriman gitu. Semuanya orang baik gitu. Enggak ada yang berbuat salah, enggak ada yang berbuat dosa. Terus nama Allah itu mau dikemanakan? Al-Ghaffar. Paham? Serius. Badang Magrib ujian loh. Paham gak? Paham. Oh berarti badan maghrib ujian. Kalau bilang gak paham, badan maghrib kita ulang. Pertanyaan ketiga, saya ulang ini. Paham gak? Oh berarti siap ujian. Kalau misalkan bilang gak paham, berarti badan maghrib saya siap mengulang. Dengan membimbing kalian satu persatu, maju ke depan, coba jelaskan nanti saya luruskan. Wah wow, pahit nih. Kalian punya keberanian gak sih Berdiri di depan orang banyak Punya keberanian hmm. Kok insyaallah mana itu satu hal yang pasti kok Berani gak hmm. Berani gak Berani hmm. <laughs> Hidup kok dalam keragu-raguan Orang ragu rugi nah, Hidup itu harus selalu penuh Dengan keyakinan dan optimisme Gitu Berani? Berani. Gitu. Kalau enggak berani, biar berani. Gitu. Baik. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah. wa ya'fu anhu, artinya wa lam yujad man ya'fu anhu. Allah itu punya nama Al-'Afu. Allahumma innaka 'afuun tuhibbul 'afafa wa 'anda, atau fa'fu anni. Lah kalau di dunia ini enggak ada orang yang minta maaf kepada Allah. Karena dia berbuat ini, berbuat itu. Melanggar aturan. Menabrak larangan. Dia tinggalkan kewajiban yang harusnya dilakukan. Ini dia minta, ya Allah. Inna ka'afu'un tuhibbul'afa fa'afu'anni. Ya Allah. Engkau adalah adat yang memberi maaf. Maafkan aku, ya Allah. anni. Nah, fa'afu'anni. Kalau misalkan di dunia enggak ada yang berbuat salah. Terus nama Allah itu mau dikemanakan. Al-afu'fu itu. Ar-Rahim. Al-Halim. Walam yujat, itu atafnya. Walam yujat man yahlumu anhu. Walam yujat man yarhamuhu. Itu gimana itu? Maka Ibn al tadi bilang, kalau yang mempertanyakan hal itu, itu orang bodoh itu, orang dungu. Sudah cara berpikirnya sesat itu. Salah jalan. Qala rahimahullah, wahal intiqamuhu illa min lawazimi rububiyatihi wa mulkihi fami man yantaqumu illam yakun lahu a'daun yantaqumu minhum terus sekarang berikutnya kata Ibnu Al-Qayyim Allah itu menghukum ya. Allah itu menghukum menghukum kemampuan Allah untuk menghukum adalah konsekuensi dari rububiyah dan kekuasaannya Allah itu maha berkuasa Konsekuensinya Allah itu menghukum. Kata Ibn Al-Qayyim, terus siapa yang dihukum? Kalau tidak ada yang memusuhi. Orang tadi bilang, ya udahlah semua dikasih hidayah. Gitu. Biar tidak ada lagi yang satu pun orang yang tersesat di dunia ini. Kasian yang sana, wah hidupnya kayak itu, Kok gak dikasih hidayah sih? Yang sana menentang, yang sana membangkang. Yang sampai sana memposisikan dirinya layaknya seperti Tuhan. Fir'aun. Ya. Masih menentang-menentang-menentang. Sudah dikasih petunjuk, sudah diarahkan, diingatkan dengan berbagai hal. Masih juga dia menentang, terus saja dia membangkang. Allah menghukum orang itu. Kalau tidak ada yang dihukum. Ya. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala. menunjukkan kemahamampuannya wayyuri auliyaahu kamala ni'matihi wa ikhtisasihi iyahum duna ghairiihim bikaramatihi wa terus bagaimana Allah itu memperlihatkan kepada wali-walinya kepada orang-orang yang beriman kepada mereka yang Allah cintai bagaimana Allah memperlihatkan untuk mereka betapa sempurna nikmat yang Allah berikan bagaimana Allah mengkhususkan mereka tanpa yang lain Nah. Kemudian kata Ibnu Kain, Muhrabimullah, satu paragraf lagi ya. Wahal fil hikmatil ilahiyah tak dilul khairil kathir liajli syarrin juziyyin yakunu min lawazimih Itu kitabnya masih sama Toriku al Hijratain wa Babus Saadatain. Kata Ibnu Kain, Muhrabimullah, bukankah bentuk hikmah ilahiyah? Saya ulangi. Bukankah bentuk hikmah ilahiyah ya. taktilu al khairil kathilil ajli syarin juziin menghindari, membatalkan, menghilangkan kebaikan yang jumlahnya banyak hanya untuk mencegah sesuatu yang buruk dan sifatnya itu juzi parsial bagian potongan sesuatu yang sempit dan kecil yakunumin lawazimih itu termasuk konsekuensinya kan tidak artinya jangan sampai seseorang itu berpikir jangan ada yang buruk jangan sampai terjadi tapi berkonsekuensi Kebaikan yang begitu banyak akhirnya tidak terwujud. Memang manusia itu cara berpikirnya sempit aja. Manusia itu egois. Egoisnya banget lagi. Penilaiannya itu sangat-sangat terbatas. Betul-betul terbatas banget itu. Dia pikir, udahlah gak usah seperti itu. Tapi berkonsekuensi kebaikan yang sifatnya luas dan merata itu akhirnya tidak terwujud. Apa contohnya? Kata Ibnu Qayyim, fa hadal ghaith. Contohnya hujan. Sekarang ini musim hujan, tadi hujan. Gitu. Fa hadzal ghaith allazi yuhyil lahu bil bilada wal ibada wasyajarah wad dawaba. Hujan. Ada manfaatnya enggak? Nah, begitu dong. Manfaatnya banyak atau sedikit? Banyak. Nah, ya, merata atau tidak? Merata atau tidak? Manfaatnya itu merata dirasakan oleh banyak ataukah hanya tertentu saja? Merata. Hujan, hujan. Tapi kata Ibnul Khaim, kamyah bisumin musavirin. Ada orang mau, mau safar, batal. Karena hujan. Karena hu, Hujan. Apa kemudian demi kepentingan satu dua orang yang ingin melakukan perjalanan terus tidak diturunkan hujan? Yang konsekuensinya sekian banyak manfaat dari hujan akhirnya tidak terwujud atau tertunda. Di situ hikmah Allah Subhanahu Wa Taala harus digali, mesti dicari bahwa apa yang Allah tentukan dan apa yang Allah tetapkan terjadi itu pasti ada hikmahnya, indah. Kalau melihatnya lu, was, begitu. Jangan cuma sempit tentang diri. Wah hujan lagi, hujan lagi. Begitu. Yang jualan es nggak laku di pinggir jalan hujan terus kini. Gitu. tapi kalau tidak hujan sungai sudah banyak yang mengering tanah-tanah ya, sawah itu sudah merekah buka gitu. danau sudah turun debit airnya waduk-waduk itu sudah mulai kosong akhirnya hasil pertanian naik dia harganya orang udah menjerit Aaah! kok harganya tinggi gitu. akhirnya impor mahal pemerintah disalahin Wah, gitu. kenapa karena hujan lama tidak turun andaikan musim kemarau kemarin sampai hari ini masih berlangsung di bulan Desember apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa? Kalau misalkan gak ada hujan sampai hari ini Misalkan misalkan coba bayangin Sampai hari ini Desember loh sudah Itu gak hujan Apa yang terjadi? Apa? Kering Selain kering? Bener-bener kering itu Apa? langka pasokan makanan Terus apa lagi? Tumbuhan udah pada mati, dia kan kering kerontang. Kalian juga jarang nyirami. Kan? Mau nyiramin gimana? Kata pengurusnya, diawet-awet airnya. Kan? Sumburnya udah yang mm, mm. mesinnya itu, tapi enggak ada air yang naik. Mahal harga air. Ia. Apa hanya karena satu, dua, tiga orang yang juzi tadi kata Ibnul Kaem juzi itu juzuk bagian tertentu. Itu hanya untuk mencegah supaya Satu juzuk itu tidak terjadi Terus ta'til al-khairil kafir Kebaik, Kebaikan yang, dan kemanfaatan yang sifatnya luas Itu kemudian kita batalkan Kata Ibnul Qayyim Wa yamna'u min kussadin Wa yahdimu min binain Wa ya'uku'an maslahatin Hujan turun Karena hujan Dengan alasan hujan Orang yang mau pergi Batal yang punya kegiatan di luar, gak bisa apa-apa. Tukang bangunan. Ya. Tukang bangunan. Sedang bikin pondasi. Hujan deras. Emang dia tetap kerja hujan deras? Dia ngiyup. Tau ngiyup gak? Bahasa Sundanya apa ngiyup? Apa? Nyi? iya. Ngiyuh. ini dia berteduh. Nunggu hujan reda. Gak mungkin dong. Hujan yang deras orang itu tetap. Nyangkul terus buat adonan semen. Dengan alasan hujan tidak bisa berkegiatan di luar ruangan. Hujan turun terjadi banjir. Hujan turun ada bangunan yang rubuh. Hujan turun ya ukuan maslahatin ada maslahat yang akhirnya tertunda atau maslahat itu akhirnya hilang. Pertanyaannya, apa karena, apa hanya dikarenakan supaya orang yang ingin pergi tetap pergi, yang berkegiatan di luar tetap kerja di luar, supaya bangunan itu tidak roboh, supaya maslahat itu tetap jalan, maslahat yang sifatnya parsial atau juz'i tadi. Akhirnya hujan ditahan aja, Allah tidak turunkan begitu, kan tidak. Jadi lihatlah dengan pandangan yang luas, gitu. Teroponglah dari macam-macam sudut. Jangan cuma satu sudut gini aja. Macam-macam sudut. Dari semua sisi. Jangan cuma satu sisi saja. Itu seorang hamba akan melihat betapa indahnya kehidupan dunia ini. Betapa luas dan sempurnanya kemah kemahamampuan Allah dan hikmahnya. Itu pun belum selesai. itupun ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti banjir airnya rumah rubuh ya kemudian jalanan ambrol ya. terjadi longsor itu pun itu pun terjadi karena ulah siapa terjadi karena ulah siapa ulah manusia yang rakus ya. gunung digunduli ya, kan? buang sampah sembarangan Saluran air sanitasi tertutup semua. Mampet hujan. Air mengenang. Di tengah kota pun air meng mengenang. Harusnya ada space untuk aliran air. Dispersempit dengan bangunan. Yang sudah ada saluran dan selokan itu dicor di atasnya. Buat lagi bangunan di atasnya. Yang harusnya itu aliran air ditutup. Jadikan kolam ikan lele pernah lihat itu selokan umum ditutup cuma bikin kolam untuk kepentingan dia sendiri kenapa selokan itu pas di depan rumah dia Allah itu menghendaki kebaikan dan Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kemudahan untuk hamba-hambanya tapi hamba itu yang mempersulit dirizen sendiri rumah rubuh Karena dibangunnya tidak serius. Ya. Artinya kalau mau berkaca dan bercermin, hal-hal yang dianggap syarrun juz'iyun, keburukan tapi sifatnya potongan-potongan tadi, itu dikarenakan ulah manusia sendiri. Gitu. Kata Ibn Al Qayyim rahimahullah, walakin aina hadha mimma yahsulu bihi minal masalih. Tapi coba dibandingkan, bandingkan. Karena ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan disebabkan hujan Atau ada dampak ya, yang dianggap merugikan disebabkan alasan hujan Itu kalau kita dibandingkan dengan maslahat yang sangat luas Setelah hujan turun rus. Beberapa hari hujan Sudah, gunung kembali menghijau Sungai kembali mengalir waduk-waduk terisi, danau danau pun semakin penuh. Ya kan? Sumur-sumur bor itu dan sumur-sumur gali naik kembali airnya. Permukaan. Orang bercocok tanam. Hewan-hewan ya. itu -hewan akhirnya bisa diberi minum. Ya. Yang sebelumnya beli air. Ya. Di pegunungan-pegunungan itu Akhirnya mereka bergegap gembita gembira nggak perlu beli air lagi. Satu tanki seratus dua ribu, tiga ribu liter, empat ribu liter. Satu tanki tujuh ribu liter bisa tiga ratus ribu. Tu bayangin itu. Ketika hujan turun, alhamdulillah. Nah berapa banyak itu yang mendapatkan maslahatnya? Al rahimullah hadi hilma fa sidu fijan bimasalihhi illa katuflatin fibahrin. Kalau mau dibandingkan kalau dibandingkan. Ini contoh hujan dan contoh-contoh yang lain, tapi contohnya sekarang tentang hujan. Kalau mau dibandingkan antara mafsadah dan maslahat ketika hujan turun. Pasti lebih banyak maslahatnya dibandingkan mafsadahnya. Bahkan kata Ibnu Qayyim illaka tuflatin fi baharin. maslahatnya itu seperti lautan, mafsadahnya itu seperti setetes air laut. Wahal taatiluhu, diAllah tahsul bihi hadi mafasid, illa mubjibni aqdim al mafasid wal halak. Ketika punya cara berpikir jangan sampai mafsadah yang kecil ini terjadi, itu akan berkonsekuensi munculnya mafsadah yang lebih besar. Paham berarti kalian supaya tidak terjadi banjir, kau usah hujan misalnya. Tapi emang terjadi kalau tidak hujan. Kemarau panjang. Paceklik. Mafsadahnya akan lebih. besar Itu sekali lagi dengan catatan. Mafsadah pun terjadi karena ulah perbuatan manusia. Ya. manusia. Jadi kembali kepada judul. Ya kan? Memang judulnya ngeri ini. Mengarungi lautan. Cobaan. Enggak ya, tahu tuh panditianya itu. Mengarungi lautan cobaan, bayangkan. Jadi, memang itu gak bisa dihindari, mas. Gak mungkin, bang. Hidup di dunia kok tanpa cobaan itu gak mungkin. Gak mungkin Gak bisa, pasti ada. Tapi, lihatlah dan pandanglah dengan paling tidak itu dari dua sudut. Satu, Allah itu maha mampu. Ya. Maha mampu, untuk menciptakan cobaan dan Maha mampu untuk memberikan jalan keluar dari cobaan itu. Dan Allah itu dari sudut pandang kita lihat, sudut pandang yang lain, dan Allah itu Maha luas hikmahnya. Setiap cobaan yang terjadi dan semua hal yang dialami itu pasti ada hikmahnya. Dan hikmah Allah itu sangat luas. Jangan lihatnya dari sempit ini. Jangan lihatnya secara subjektif pribadi-pribadi, enggak. Tapi iya ya. Allah itu maha hikmah begitu kalau tidak terjadi seperti ini bagaimana kita akan merasakan begitu jadi lihatlah cobaan-cobaan hidup itu dengan kacamata hikmah ya, kacamata hikmah lihat itu semua gali kenapa sih saya sakit gitu. kenapa saya gak paham-paham dalam pelajaran kenapa sih saya sulit untuk menghafal cari hikmahnya apa hikmahnya? Cari. Pasti ada. Kenapa hidup saya miskin gitu? Kenapa saya tidak seganteng dia? Ada hikmahnya enggak? Ada. Paling tidak kita itu sadar Allah itu Maha Mam menciptakan yang buruk dan yang je. Loh, kok oh buruk dan yang jelek? Sama semua ada buruk dan jelek bisa menciptakan Allah itu maha mampu untuk menciptakan, ada yang sempurna ada yang cacat, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang ganteng, ada yang kurang ganteng ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang kuat ada yang lemah, Allah itu maha mampu maha mampu, coba kita beriman hal ini itulah manisnya iman menerima dengan lapang dada, yakin betul Allah itu maha mampu Allah itu maha hikmah digali, kalau pas ada cobaan gitu satu contoh aja lah. apa satu satu apa satu hikmah saja yang bisa mencakup itu semua supaya kita itu terdorong untuk berjuang saya kok nggak pinter seperti dia saya kok susah menghafal seperti si A kenapa kok hafalan saya mudah sekali hilang tidak seperti si C yang ingatnya luar biasa paling tidak satu misalkan hikmahnya apa supaya kita itu mau berjuang supaya kita itu mau berju berjuang Karena dengan berjuang, berulang-ulang, maka pahalanya juga akan terus berdatangan. Berda yang satu, mm, hafal dia. Dapat pahala? Pahala dapat enggak? Yang satu, mm, ulang lagi. Enggak hafal-hafal. Tapi dia terus berjuang. Dapat pahala? Lebih banyak yang mana? Yang kedua. Karena dia berulang-ulang mem... Dari membacanya saja yang berulang-ulang Dia lebih banyak pahalanya Maka yang membaca Al-Quran dengan Yata ta'ata Yang terbata-bata Susah dia membaca Tapi tetap membaca Al-Quran Pahalanya berapa? Dua Pahalanya dua Itu paling tidak hikmahnya kita dapat di disitu Padahal hikmah itu sangat banyak Dan hikmah Allah itu begitu lu Kuas Baik, karena sudah menyatakan tadi paham, dong gimana sih Faham? paham paham ya paham berarti pada maghrib ada tugas apa nggak mau ah, tugas itu ada hikmahnya ya kan? Semua itu ada oh ada hikmahnya sudah kok gini sih ada hikmahnya apa coba cari pasti ketemu coba gali pasti dapat yang penting kita yakin bahwa Allah itu mahal wasikmanya, al-hakim Allah itu maha mampu, al-qadir udah gitu aja, dan Allah tidak akan memberikan beban di luar batas kemampuan. Allah tidak akan menzalimi hambanya, gak mungkin gak mungkin itu. Allah itu mencintai hambanya Allah memberi sebelum hamba itu meminta Allah memberi lebih banyak dari apa yang hamba minta Hamba berbuat dosa, masih juga Allah memberinya. Apa yang mau dipertanyakan? Yang dipertanyakan manusianya itu sendiri. Yang gak tahu, gak tahu diri. Begitu. Baik, soalnya nanti apa sekarang? Mau nanti mau sekarang sebenarnya gak ada masalah. Maafi muskilah, no problem. Gak ada masalah. Pertanyaannya satu, tulis. Waktunya antara maghrib dan isya. Terlalu panjang. Kita bisa perpendek itu. Makanya. Bisa 10 menit juga. Saya tidak ingin memberikan satu pertanyaan yang sama. Artinya, jawabannya enggak. Tapi tulis sekarang. Sebutkan satu. Satu problem kehidupan yang kamu hadapi jadi gak mungkin sama loh, awas kamu jawabannya sama karena kamu itu orangnya berbeda ya kan? makanya saya bilang satu gak mungkin sama, oh, aku ikut kamu aja eh hey, gak bisa kamu kamu dia dia ya, sebutkan apa tadi satu problem kehidupan yang kamu hadapi kata kamu itu penting, kamu itu artinya ya kamu Gini, bukan yang lain jadi gak bisa, apa sih Ya kalau diskusi boleh, diskusi boleh, bikin kelompok belajar. Kalau masalah yang aku hadapi apa ya, kamu punya masalah enggak? enggak Masya Allah tuh, Masya Allah tuh luar biasa itu. Masalahku apa ya? Aku bingung. Masalahmu adalah karena kamu tidak tahu sedang bermasalah. Itu aja. Gak ada orang gak punya masalah itu. Cuman mau dia jujur apa enggak, Itu aja. Dia mau ingin menyelesaikan apa enggak gitu. Jadi tulis satu problem kehidupanmu dan minimal 10 hikmah dari problemmu itu. Hmm, kamu. Sebelum masih kurang atau masih ingin nambah? nambah Gimana Ustaz Hardi? Sudah, keputusan ada di Ustaz Hardi. 10 saja atau mau ditambah 5 jadi 15? 10 cukup. jazakallah khairan Ustaz. Ada hikmahnya. Jadi kamu punya masalah apa? Walaupun banyak, pilih satu aja. Jangan kesempatan nih, 10 masalah saya sebutkan semua. Gitu. Satu aja lah. Satu aja. Ini ini melatih, memahami materi. Kamu gak usah malu. Mudah-mudahan dengan seperti ini justru bisa menghiburmu. Iya ya, ada hikmahnya gini ya. Ada hikmahnya gini ya. Lihatnya dari sisi yang positif. Gitu. Kalau kamu lihatnya dari negatif terus jadi negatif. Itu kalau kacamu minus, ya, minus terus. Gitu aja. Kamu lihatnya sesuatu itu dengan buruk, buruk, buruk, jadilah buruk terus. Kamu kalau curiga, curiga, curiga, orang baik pun kamu akan curigai. Tapi kalau orang berpikir positif, sering juga dia ketipu ya kan? <laughs> ya orang jahat pun dia nilai baik. Itu ya, tergantung kacamata dia gimana. Jadi sebutkan satu problem hidupmu satu aja, disertai dengan sepuluh hikmahnya. Itu apa namanya tugas. Saya harap nanti Isya sudah dikumpulkan jadi nanti malam bisa saya koreksi, besok subuh bisa kita bagi. Tenang. Hanya baina wa bainakum. Enggak hmm. akan saya bilang, ini jawabannya si A lo. Ternyata si B punya masalah ini. Enggak, enggak, enggak, ya. enggak. Privasi terjaga. Ya. Oke. Okay? Baik. Baik, jazakumullah khairan. Penanggung jawabnya siapa? Segala sesuatu harus ada penanggung jawabnya. PJ-nya siapa ini? Dari kalangan santri. Siapa? nabak, mana, nabak Oh, itu. Antum kelas berapa? Kelas 4. Soalnya sudah lumayan dewasa. <tuh> <tuh> kelas 4 itu berarti tingkat yang paling atas ya? PKL sudah. Perkelongan, bukan. Baik. Saya tunggu nanti salat Isya ya. Sebelum Isya lah atau pas salat Isya dikasihin. Nanti ada kesempatan cepat itu. Oh. Ternyata nanti oh masalah kalian ternyata sama juga ya tapi belajarlah seperti itu, karena harapannya nanti ke depan ketika kamu harus dan mau tidak mau dan tidak bisa menghindari, mengarungi lautan cobaan itu, setiap kali ada cobaan, ya pasti minimal ada 10 hikmahnya nih gitu. kita cukupkan sekian subhanakallahumma asyadu ala ilahi lantastagfiru kawadu binaih walhamdulillahi rabbil alamin ya namanya, namanya perlu, sudah terjaga privasi itu, gak usah khawatir saya juga ingin ingin mengetahui se -se -se sejauh mana kalian bisa memahami materi itu. Tulis nama, nama kelas, nama kelas, tempat tanggal lahir nggak usah. Apalagi hobi dan cita-cita nggak -cita, usah. Nah, udah cukup nama sama kelas udah privasi, privasi, privasi. Kalian percaya nggak sama saya? Itu dilihat dari caramu menjawab gitu aja. Kalau tidak ada saling percaya diantara kita ya udah sampai di sini aja yeah. <laughs> ya kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaikalhamdulillahirabbilalamin